Radio Muslim Yogyakarta Membunyikan akhidah Berdapatkan syurga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihina sa'inu sa Ala umar dunia wad din Wassalatu wassalamu Ala asyrafil amia yamun mursalin Wabihina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'am bi ahsan layumiddin Amma ba'lun Khotan Iman, Mu Rahimani, Mu Rahimakumullah. Para pendengar radio Muslim, di manapun anda berada, yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah sampai di malam Ramadhan yang ke-13 dan alhamdulillah Allah mengizinkan kita sekala nikmat dan karuniaNya kita menyelesaikan puasa di hari yang ke-12. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita kekuatan Untuk sentiasa bisa beribadah Manfaatkan waktu berhormat Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian salawat dan salam Semoga sentiasa tercurah Buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang mana beliau Allah pilih sebagai manusia pilihan Untuk membawa risalah Islam yang sempurna Yang jalannya Ajarannya sangat jelas Mengatur segala sisi aspek kehidupan manusia Mulai dari hal yang kecil Sampai hal-hal yang sangat besar Yang berkenaan dengan kehidupan Masyarakat secara umum ya masyarakat Islam Hadirin sekalian Para pemirsa radio muslim Di mana, -mana Anda berada Kita masih melanjutkan pembahasan Mengenai fikih kesehatan kontemporer Terkait puasa dan Ramadan berpuasa dan membahas pada buku yang ditulis oleh beliau Dr. Rehan Al Bahrain MSTSPPK hafizahhu ta'ala wa raa dan di kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk ya pada bagian yang ada di halaman ke 68 puasa yang berkenaan hukumnya dengan e, terkait mulut dan gigi. Kita akan masuk di bab ee subbab berikut ini terkait mulut dan gigi seperti apa? Nanti akan dibahas mengenai penggunaan obat kumur ketika berpuasa Bagaimana berobat ke dokter gigi ketika berpuasa Kemudian menggunakan odol atau pasta gigi itu seperti apa, bolehkah? Dan juga pembahasan-pembahasan yang menarik yang lainnya Yang pertama kita mulai dengan hukum menggunakan obat kumur ketika berpuasa Beberapa obat kumur mengandung zat kimia tertentu ya Misalnya kolorheksidin, natrium florida yang fungsinya adalah untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan bakteri plak. Kandungan lainnya misalnya e eukaliptol, mentol, metilsalisilat, ya, ada timol dan berbagai zat yang lainnya. Tentunya zat-zat ini akan tersisa dan menempel di mulut. Bahkan ada sebagian yang menyatu dengan air liur kemudian tertelan masuk ke dalam perut. Apakah ini nantinya apa, membatalkan <tuh> puasa kita? Jawabannya tidak membatalkan puasa. Ya, ini dia. Jawabannya tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena keadaannya sama dengan siwak. Ya, setelah dikritik ternyata siwak juga mengandung beberapa zat kimia tertentu yang berfungsi membantu menjaga kesan gigi dan mulut. Kegiatan bersiwak juga biasanya dibarengi dengan kumur-kumur tentunya. Bisa dipastikan ada sisa cairan atau air yang ketika kita berkumur-kumur itu menempel di lidah, rongga mulut, gigi, gusi dan seterusnya. Terkadang, sisa cairan ini bercampur dengan air liur kita. Dan bisa jadi masuk ke kerongkongan sampai lah ke lambung. Nabi SAW ternyata dalam ke ke kesahariannya, beliau sering bersiwa dan kumur-kumur ketika berpuasa. Sebagaimana yang pernah di awal per pembahasan kita baca hadisnya, dari Amir bin Abdi, eh, dari Rabi'ah r.a. beliau berkata, A'itun Nabi SAW yastak wa huwa sa'imun ma'la'uhsi awa'udit. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersiwak saat puasa mala uhihi atau yang jumlahnya aku tidak bisa hitung atau tidak aku bisa tentukan berapa jumlahnya. Sehingga Syekh Utsaimin ya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala juga memfatwakan ketika beliau ditanya apakah penggunaan obat kumur bisa membatalkan puasa? Ya beliau jawab tidak membatalkan puasa. Ya, jika ia tidak menelannya tentunya ya yang kumur-kumur terus dibuang gitu. Ya, tapi hendaknya ia tidak melakukan hal tersebut, kumur-kumur tersebut, kecuali jika ada kebutuhan, misalnya mau berobat atau apa, ya karena me memang tidak membahayakan obat kumur. Ya. Meskipun ada yang masuk sedikit ke kerongkongan, tapi kita kan sudah membuang semuanya. Kalau kita disuruh mengeluarkan semuanya, kan tentu, tentu kita tidak mampu, tidak akan bisa, karena ada yang sudah menyatu dengan bagian dari rongga mulut kita sehingga kesimpulannya obat kumur itu penggunaannya ketika kita sedang berpuasa tidak mempengaruhi atau membatalkan puasa para pendengar di muslim di mana pun anda berada di pembahasan berikutnya uh, adalah hukum berobat mengenai uh, hukum ketika berobat ke dokter gigi ketika sedang berpuasa seperti apa Ya, ya hal ini sering cukup ditanyakan ya, ya ketika periksaan ke dokter gigi. Padahal kita sedang puasa, nanti kan banyak tindakan terhadap e, organ mulut kita ya, rongga mulut kita. Misalnya kadang dibilas, ada suntik anestesi untuk mencabut giginya ya. Kemudian ketika mencabut gigi pasti ada darahnya. Ya bagaimana? Pasti kan ada yang tidak sengaja tertelan ketika air bilasan masuk. Kemudian sugikannya sendiri membatalkan puasa atau tidak ya. darahnya yang keluar Mungkin sebagian ada yang tertarang Kembatakan puasa atau tidak Ya disini kita lihat Apa yang difatwakan oleh uh, Mufti Arab Saudi Yang sebelumnya ya Mufti Arab Saudi Yang telah di periode sebelumnya Syabdul Aziz bin Bas Rahimallahu ta'ala Beliau ditanya Jika seseorang mengalami sakit gigi Kemudian dia pergi ke dokter gigi Dokter kemudian membersihkan dan mencabut salah satu giginya. Apakah berpengaruh terhadap puasanya? Seandainya dokter memberikan suntikan anestesi. Apakah pengaruh juga terhadap puasanya? Beliau menjawab, tidak ada dari apa yang Anda sebutkan tersebut uh, yang bisa mempengaruhi sahnya puasa. Dalam hal ini membatalkan puasanya. Tentu hal tersebut semuanya dimaafkan, diberikan ke keringanan. Namun wajib baginya menjaga diri dari menelan sesuatu berupa obat atau darah. Demikian juga suntikan yang disebutkan Tidak berpengaruh pada sahnya puasa Karena statusnya Tidak semangat dengan makan dan minum Hukum asal puasanya adalah sah Dan selamat dari pembatal-pembatal Puasa Namun dianjurkan tentu saja ya Dianjurkan untuk periksa di malam hari Dalam rangka berhati-hati atau ihtiya. Atau kita dalam hal ini Keluar dari persisihan para udama. ya Meskipun ketika kita terpaksa harus berobat Di siang hari tentu saja ketika uh, apa namanya ketika ketika selesai dilakukan tindakan ya apapun bilasan dan darah yang uh, muncul atau bekas dari dampak apa namanya tindakan di gigi tersebut harus berusaha kita buang dan jangan sampai kita telan ya harus berhati-hati nah uh, mengenai hal ini ya fatwa lejenah daimah lil bukhsh walifta ada uh, Fatwa yang semisal dengan ini Pertanyaannya, dokter gigi Perlu memberikan suntikan Sesi lokal kepada pasien Suntikan ini tidak membuat kenyang Atau artinya tidak semangat dengan makan dan minum Apakah berpengaruh terhadap puasa Perlu diketahui bahwa Pasien tidak bisa menunda pengobatan Hingga malam, mungkin Sakitnya tidak tertahan, sangat nyeri sekali Atau ditunda sampai setelah Ramadan. Ya, maka jawapannya dari fatwa tersebut dari Allah jana ada iman buahul walifta tidak mengapa memberikan suntikan dan sosis lokal di mulut untuk pengobatan, karena bukanlah semakna dengan makan dan minum. Uh, di sini ada catatan, ya, suntikan yang tidak mengenyangkan seperti suntikan angin jari itu tidak membatalkan puasa, sebagaimana yang telah kita bahas dalam pembahasan sebelumnya mengenai ya mengenai puasa dan hukumnya, hukum terkait dengan e, obat kedokteran dan tindakan e, kedokteran atau alat kedokteran. Yang di sana kita telah membahas mengenai anestesi. Anestesi itu jenisnya ada berapa ya. Kemudian anestesi yang e, efeknya bagaimana? Apakah efek hanya pada bagian tertentu atau lokal atau dia berefek ke seluruh tubuh. Nah, ini perlu di dibedakan ya yang itu telah kita bahas di pembahasan yang sebelumnya maka kita kembali ke sana tentu saja bios di gigi hampir semuanya menggunakan bios lokal ya dan tentu bios lokal tidak mempengaruhi terhadap puasa bios total saja yang hanya di sebagian dari hari, siang hari dan dia masih banyak menjumpai waktunya untuk berpuasa maka itu tidak membatalkan pu puasanya Kemudian darah yang keluar ya, catatan yang berikutnya darah yang keluar itu tidak membatalkan puasa karena dikiaskan dengan bekam. Pendapat yang menyatakan bahwa darah yang keluar tidak batal jika tidak banyak dan membuat tubuh lemah, ya. Telah kami bahas juga dalam pembahasan donor dan transfusi darah. Ya, ini berarti disamakan dengan masalah bekam. Yang keluar darah yang keluar jumlahnya sedikit, ya. Dan tidak mungkin uh, lebih banyak, padahal jumlah bekam lebih banyak uh, apa namanya darah yang keluar, ya lebih banyak darah yang keluar dibandingkan darah yang keluar dari gigi dan gusi. Sehingga kesimpulannya, ya melakukan pemeriksaan dan pengobatan ke dokter gigi dengan berbagai uh, prosedur pemeriksaan gigi tidak membatalkan puasa, namun uh, wajib bagi orang yang melakukan uh, apa namanya yang uh, mengalami tindakan uh, prosedur untuk rongga gigi dan mulut wajib baginya untuk menjaga diri agar tidak ada yang sengaja tertelan dari e, apapun itu, baik obatnya cairannya, ya ketika dilakukan prosedur pemeriksaan dan pengobatan gigi pada pendengar adia muslim di mana pun anda berada rahimani wa rahimakabullah a'azani Allah wa iya kumcumi'an di pembahasan berikutnya masih terkait masalah hukum e, yang berkenaan dengan mulut dan gigi di penggunaan pasta gigi atau odol gigi, ya mungkin kita pernah dengar ungkapan, saya tidak mau gosok gigi selama puasa, karena bau mulut orang yang puasa itu lebih harum, kelak, dan juga nanti gosok gigi bisa membatalkan puasa kalau tidak hati-hati. Nah ini banyak ungkapan seperti ini yang mungkin terjadi salah kabrat tentunya. Nah ada sebagian kaum kecil kaum muslimin yang memiliki keyakinan seperti itu, ya ungkapan yang telah kita sebutkan di atas. Mungkin mereka menyandarkan pada hadis yang ada di riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la khuluufu fihi athyab 'inda Allah min rihal misk." Sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih harum daripada bau minyak kasturi. Bau minyak kasturi itu salah satu uh, misk itu yang salah satu uh, parfum yang sangat harum ya. Yang asal muasalnya itu berasal dari darahnya kijang, ya, darah kijang. E, namun sekarang mis, yang asli itu sangat-sangat sulit kita dapatkan. Ya, nah bau mulut tersebut berasal dari perut yang kosong, bukan dari rongga mulut. Ya, perlu kita ketahui itu. Sehingga bukan asal muasalnya, terus karena e, apa? Karena ingin mendapatkan bau mulut yang bagus itu, terus kita nggak menggosok gigi. Ya. Padahal ternyata. Uh, apa namanya, bau mulut itu berasal dari perut yang kosong, bukan dari rongga mulut, nah uap kenapa bisa terjadi ada bau mulut yang berasal dari perut, ya akibat perut yang kosong, ya uap yang ada di lambung itu naik ke atas sehingga menyebabkan baunya sampai ke keluar. yang rojak rahimahullah berkata, bau yang naik itu berupa uap karena kekosongan lambung dari makanan ketika ber berpuasa bau yang tidak disukai oleh penciuman manusia di dunia, ya Baunya sangat menyengat. Akan tapi Baik di sisi Allah SWT Karena muncul dari ketaatan Dan mencari keridoan Allah SWT Sebagaimana darah orang yang syahid Pada hari kiamat Warnanya adalah warna darah Tetapi baunya Bau misk Bau kasturi Sehingga ketika berpuasa Hendaknya tetap membersihkan Menjaga kesehatan gigi dan mulut kita Rasulullah SAW sangat sering sekali Membersihkan gigi dengan siwak Ketika Bahkan ketika dalam puasa Ya sebagaimana hadis yang tadi telah kita Bacakan di awal Demikian juga Uh, karena uh, membersihkan gigi itu banyak keutamaannya, ya. Uh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, laulah an asyuk koala ummati awalan nasi. Seandainya aku tidak memberatkan, akan menyebabkan beratnya untuk umatku atau untuk manusia. La almarutuhum bishiwakimakul disolat. Manusia, aku akan perintahkan mereka untuk bersihob, bersiwak, ya. Setiap kali hendak mau salat, perintahkan gosok gigi. Setiap kali mau mau salat. Ya, namun beliau enggak mau karena uh, mau, uh, apa namanya memberatkan umatnya sehingga uh, hadis ini menunjukkan bahwa uh, bersiwak setiap mau salat itu sunnah hukumnya. Kenapa? Karena Nabi ingin sekali memerintahkan untuk mewajibkannya. Namun, namun ternyata tidak karena ingin memberatkan, khawatir memberatkan manusia, akhirnya jadilah ini hukumnya sunnah. Beliau sallallahu bersabda juga as-siwakum mutahharatun lilfam marbutulillah berziqah itu ya bisa membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala e, sehingga tidak ada pertentangan di sini ya antara bersiwak dengan e, apa namanya e, bau mulut yang akan didapatkan oleh orang yang yang berpuasa sehingga meskipun ketika orang yang nantinya sudah bergosok gigi kemudian hilang ya, katakanlah mungkin tidak tercium lagi bau mulut yang tidak enak dari mulutnya ya bukan berarti ia tidak mendapatkan keutamaan hadis nantinya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah SWT daripada minyak kasturi tidak, hakikannya dia masih, masih memiliki nafas yang kurang sedap yang berasal dari lambungnya, namun karena melewati mulut yang sudah dibersihkan tentu menyebabkan bau tersebut tertutupi atau tersamarkan dan ya, e, maksud dari hadis ini adalah ya e, e, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambalik rahimahullah ya e, mengenai bau mulut yang itu sebenarnya muncul karena bukan karena semata-mata bau mulutnya tapi karena Allah menyukai hal tersebut rela seorang muslim ya e, keluar hal tersebut yang kurang bagus ya yang kurang disukai oleh normalnya manusia bau yang tidak sedap namun e, ia tetap membiarkan itu karena dalam rangka menjalankan ketaatan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala Para negara yang muslim di mana pun anda berada, boleh juga menggunakan pasta gigi atau odol ketika ber, berpuasa, asalkan tidak ber, berlebihan. Hmm, ada orang yang menganggapnya ya makruh, karena bisa mengurangi pahala puasa, Tetapi ya, anggapan ini tentu tidak ya benar. Ini ada kutipan fatwa lejana'adda'imah lil-buhud wal-ifta' mengenai gunaan pasta gigi. Ya, Pertanyaannya, apa hukum menggunakan siwak Dan dengan pasta gigi Dengan odol pada subuh dan siang hari Bulan Ramadan, perlu diketahui bahwa Menggunakan pasta gigi sudah menjadi kebiasaan Bagi kami Jawabnya tidak mengapa, mubah Menggunakan pasta gigi e, Bersama siwak atau ketika gosok gigi Karena bukan termasuk makan dan minum Akan tetapi hendaknya tidak berlebihan Dalam penggunaannya Karena dikhawatirkan ada sedikit yang masuk ke dalam perut Sehingga kesimpulannya Hukumnya mubah Menggunakan pasta gigi ketika berpuasa dan ingin sikat gigi dan bukanlah makruh hukumnya sebagaimana anggapan sebagian kaum muslimin. Menggunakan pasta gigi atau odol tidak membatalkan puasa. Khonifuddin 'aznillahu ayakum uh, jami'an. Inilah uh, pembahasan uh, mengenai uh, seputar hukum yang terkait dengan Uh, mulut dan gigi ya, dalam keadaan orang puasa dan masih tersisa pembahasan mengenai uh, menelan ludah luda selama puasa dan uh, sisa mulut makanan yang menempel di mulut ya, Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang apa bagaimana statusnya ya apakah bertolak puasa atau tidak ya nanti kita akan lihat perinciannya bagaimana yang disampaikan dalam buku yang ditulis oleh Dr Raihanul Baharin ini. Akhirni fi din Allah Subhanahu wa iyakum jami'an semoga yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini menambah keilmuan kita dan memperjelas gambaran yang ada dalam kita dalam pikiran kita dalam hati kita mengenai kondisi-kondisi tertentu di mana ya, kita dapatkan tadi ya, bagi yang ingin ke dokter gigi silakan ya, meskipun yang lebih berhati-hati adalah pada malam hari ya, kalaupun terpaksa harus siang tidak mengapa Kemudian ya ketika penggunaan apa eh, obat kumur pasta gigi odol itu semuanya tidak membatalkan puasa sehingga menjadi semangat buat kita meskipun kita dalam keadaan berpuasa tetap menjaga kebersihan dan kesehatan kondisi gigi dan mulut kita ya kita tetap menjaga ke kebersihan eh, dan kesehatan kondisi gigi dan mulut kita